Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, wa na min shururi anfusina wa sayyiati man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala wa ashhadu an la illallah wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma Wa muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Al-Ustadz Aminur Baid hafizallahu taala. Terakhir kita membicarakan tentang akad jual beli. Dan pembahasan kita terhenti pada masalah kali-bil-kali. Kali. Dilihat dari penyerahan waktunya, atau waktu penyerahan antara barang dan alat tukarnya, maka kita sebutkan ada empat. Tunai, sama-sama, antara barang dengan, alat tukarnya. Kemudian barangnya terhutang, uangnya tunai. Yang ketiga, uangnya tunai barangnya terhutang. Tiga hal ini semua boleh. Dan yang keempat adalah yang dilarang hutang dan hutang atau yang dikenal dengan kali bil kali. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah rincian dari bentuk kali bil kali. Yang sering kali ini terjadi tengah masyarakat tanpa disadari Kenapa tidak disadari? Fakta mengatakan banyak diantara kita jual-beli dengan modal nekat Karena prinsipnya memang muamalah itu hukum asalnya apa? Mubah Ya akhirnya apa? Nekat sudah jual-beli Tapi ternyata dia tidak mengerti rambu-rambu dalam jual-beli Sehingga tidak sadar Jatuh dalam apa Pelanggaran-pelanggaran Dan itu banyak Dan Kalau kita kembali kepada zaman Yang Umar Ibn Khattab Ini akan dilarang Orang-orang model seperti ini Melakukan transaksi jual-beli Tapi tidak mengerti Prinsip-prinsip jual Beli, hukum-hukum jual, beli Berkata penulis Hafizahullah di halaman 31. Bentuk transaksi kali-bil-kali kali, atau utang dengan utang. Ada lima bentuk jual-beli utang dengan utang yang dijelaskan para ulama. Bentuk rinjianya adalah sebagai berikut. Pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. menjual barang yang belum dimiliki itu tidak boleh. Terlebih dikreditkan. Ini akan menjadi dua hal yang terlarang. Yang pertama larangan la tabi ma laysa indak. Jangan enggak jual apa yang bukan milik kamu. Yang kedua akan masuk dalam pembahasan ini. Di mana apa? Dia menjual barang yang belum dimiliki Kemudian apa? Berarti apa? Barangnya hutang Dan dijual dengan kredit Pembayarannya juga hutang Hutang dengan hutang Sehingga yang terjadi adalah Tukar menukar barang yang belum ada dengan Uang yang juga belum ada Definisi, di, definisi, definisi ini dinyatakan An nawawi dalam al Majmu. Saya baca langsung terjemahnya. Tidak boleh menjual utang dengan utang. Bentuknya ada pembeli mengatakan, tolong jual sehelai kain untuk ku tertunda, dengan kriteria tertentu. Lihat barangnya tertunda. Dan balang serahkan bulan sekian, tertunda lagi, dengan harga satu dinar dibayar kredit sampai tanggal sekian. Dan pembayarannya pun apa? Secara kredit Kredit itu artinya apa? Hutang Jadi jangan sok mentereng dengan kalimat apa? Kredit Kredit itu bahasa lainnya hutang gitu ya. Kemudian penjual menerimanya Transaksi ini batal tanpa ada perbedaan pendapat ulama Sepakat para ulama Transaksi seperti ini apa? Batal, tidak sah Kenapa? Haram Bahkan Syahul Islam membatasi bahawa bentuk jual-beli kali bil -beli kali yang terlarang hanya bentuk ini Menurut Syahul Islam nah, Tapi Nanti kita akan tambahkan empat bentuk yang lain Beliau mengatakan adanya larangan jual-beli kali-beli kali bil kali al kali artinya tertunda Yang belum ada di tangan Ditukar dengan sesuatu yang juga belum ada di tangan Ini seperti orang yang melakukan akad salam untuk barang yang masih dalam tanggungan dengan bayaran tertunda Maka akad salam itu bisa dilakukan kapan ketika kita membayarnya secara cash Secara tunai Itu baru boleh dilakukan akad salam Barang diserahkan sekian waktu ke depan Duitnya duluan Lunas Baru barangnya Di waktu yang akan datang tapi kalau akad salam duitnya juga apa mencicil kredit ini sudah masuk kali bil kali. sehingga keduanya tertunda jual beli semacam ini tidak boleh dengan kesepakatan ulama itulah Ba'al kali bil kali Nah menarik di sini beliau memberikan contoh real yang terjadi dalam keseharian kita Contoh real jual beli semacam ini di zaman kita adalah jual beli inden Dan ini banyak gitu ya Pesan barang kepada seorang penjual Ingat huh? Inden kepada siapa penjual Berbeda kalau inden Kepada produsen Itu namanya akad istri Nah Jadi yang menjadi catatan ini Kapan dikatakan kali-belkali Inden itu Kalau inden itu dilakukan kepada Trader, kepada penjual Sementara si penjual belum memiliki Barang dan konsumen diminta bayar Dp Sebagai ilustrasi Mukidi pemilik konter HP Datang Pak Ijo Hendak membeli HP merek Jadi Nggak oh, tahu ini merek mana itu Saat itu Mukidi tidak punya Atau ini apa Produk terbaru dari Produsen A Baru keluar apa iklannya dan sebagainya Toko belum punya Dan toko kan bukan Produsen bukan wakilnya pabrik juga kecuali apa? toko resminya pabrik Tapi toko-toko yang ya, jual semua produk dia beli, putus dan mukidi menjanjikan barangnya akan dikesankan ke produsennya dan akan datang sebulan lagi oh, ini insyaallah sebulan lagi atau sepekan lagi karena sudah rame iklannya Lalu mukidi minta agar Pak Ijo bayar DP dulu 10%. Wah ini HP 15 juta. Ini bayar dulu 10%. Lalu mereka melakukan akad dan transaksi deal harga dan berpisah. Ingat DP itu menunjukkan apa? Sudah ada akad jual beli. Meskipun hanya abah 10%, meskipun hanya 5 ribu. Kalau itu dinamakan DP, karena DP itu konsekuensinya apa? Kalau membeli batal, membeli DP milik penjual. Nah yang menarik di sini adalah yang masih banyak dilakukan. Termasuk juga arisan barang. Contohnya apa? Ada sebuah orang ikut arisan motor diundi sesuai urutan nomor. Ketika orang kedua, ketiga, dan seterusnya membayar arisan Hakikatnya dia mencicil motor Sementara motornya belum ada Terjadilah transaksi utang dengan utang Itu penjelasan sederhananya Orang pertama, iya Dia membeli kredit, dia dapat motor Kemudian membayarnya secara apa? Mencicil Setiap kali ada arisan, dia bayar, dia bayar Nah apalagi ya Saya beberapa kali melihat Meskipun sekilas saja Sehingga saya tidak terlalu memahami Harga motor bisa lebih Murah bagi penerima nanti Yang terakhir Jadi Dulu sempat membaca Atau ditawari begitu ya Kalau ingin dapat lebih duluan Bayarnya lebih besar Bayar ini ya apa, Cicilannya Cicilan arisannya Jadi subhanallah Banyak orang Mengalabui model transaksi Yang mereka tidak tahu ternyata Sedang apa melakukan transaksi Yang terlarang Atau juga Abang yang semisalnya, hmm. yaitu apa hutang. Tadi kita jelaskan, uh, di sini kembali ke sini arisan itu kenapa? Karena pembeli pertama ia dia membeli kredit, sedangkan pembeli kedua dia belum dapat barang, pembeli ketiga belum dapat barang, barangnya masih diutang. Dia juga akan bayarnya utang, nyicil nyicil nyicil itu kan berarti utang. Disitulah poinnya apa? hutang dengan hutang. Kedua, bentuk diantara bentuk akal bil kalik jual beli salam namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Jual beli salam, jual beli salam itu apa? Membayar tunai di depan barangnya apa diserahkan kemudian. Nah ternyata Dijual kembali kepada Siapa Penjual Sebelum diserahkan Atau Allah alam Dijual kembali ke pembeli mestinya Yaitu kepada yang menyerahkan uang Ya, nanti kita akan jelaskan itu dalam uh, contohnya. Bentuk transaksi ini dijelaskan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Beliau mengatakan dalam Gharibul Hadis ketika menjelaskan hadis tentang apa larangan kali bil kali utang dengan utang, bentuk transaksinya ada banyak. Di antaranya si A menyerahkan 100 dirham kepada si B untuk membeli satu kuintal makanan Yang akan diserahkan tahun depan Jadi A sebagai apa? Pembeli B sebagai penjual Ketika sudah berlalu setahun Dan saatnya makanan diserahkan Si B mengatakan kepada si A Saya tidak memiliki makanan Namun tolong jual satu kuintal makanan itu kepada saya seharga 200 dirham selama sebulan ha, Betul ya oh, Berarti ini dijual kembali kepada si B Karena barang tadi dianggap telah menjadi milik pembeli Kemudian diminta untuk dijual Padahal barangnya sudah diserahkan belum? Belum Barangnya masih terhutang Pada si B Kemudian dianggapkan tolong dijual kembali kepada saya dengan harga dinaikkan menjadi 200 dirham Dan diserahkan berkapan 200 dirham selama sebulan Berarti barang yang belum diserahkan tadi yang masih terhutang Kemudian dibayarnya kapan? Sebulan lagi, terhutang lagi Diulustrasikan disini Pak Imin pesan beras satu kintal ke Benjauh Seharga 200 ribu Akan dikirim 3 bulan lagi Baimin bayar 200 ribu lunas Sehingga Bejo punya utang Untuk menyerahkan beras 1 kintal kaban Hingga waktu 3 bulan Ternyata setelah 3 bulan Bejo belum bisa menyerahkan beras 1 kintal tadi Kemudian mereka melakukan transaksi ulang Bagaimana transaksinya? Berjom mengatakan kepada Pak Imin Saya tidak bisa menyerahkan beras satu kintal Anggap saja beras itu Atau beras satu kintal itu sudah ada di kamu Lalu beras itu saya beli lagi dari kamu Seharga 300.000 Untuk waktu pembayaran selama 2 bulan lagi Kapan dibayarnya 2 bulan lagi? Barangnya mana belum ada Hakikatnya ini apa? hutang 200.000 dibayar 300.000. Jadi ini di satu sisi ada unsur kali bil kali utang dengan utang, di sisi yang lain ada unsur apa? ribanya. Dan begitulah dosa. Hah? Dosa itu menyeret satu ke dosa yang lainnya. Nauzubillah minzalik. Allahummaghfir lana, apa ya, dia? Kemudian mereka setuju Akhirnya berjual membayar 300 ribu Dengan cicil, dicicil selama Dua bulan ke depan Yang ketiga Di antara bentuk kali-belkali bel kali, Jual beli kredit dan harga Dinaikkan ketika tidak lunas Tepat waktu Bahasa kerennya apa? Di Hitung ulang apa? Direkt Restrukturisasi hmm. Kalau orang apa, Beli rumah Suruh nyicil sekian tahun Ternyata gak bisa lunas Wah dihitung ulang Ini hakikatnya apa? Utang dengan utang Kesimpulan ini dijelaskan oleh Alimah bin al-Asir rahimahullah Dalam kitabnya An-Nihayah Nabi SAW melarang jual beli al-kali bil-kali. Maksudnya adalah jual beli utang dengan utang. Bentuknya adalah orang menjual barang secara kredit sampai batas tertentu. Ketika sudah jatuh tempo, sementara dia tidak melunasi, tidak bisa melunasi, pembeli mengatakan ke penjual, jual lagi barang itu sampai waktu berikutnya dengan penambahan harga. Ini kebalikan kasus sebelumnya. Kursus sebelumnya yang tidak bisa menyerahkan barang siapa penjual Di sini yang tidak bisa menyelesaikan transaksi adalah pembeli Sehingga ketika jatuh tempo Pembeli meminta apa? Jual lagi Mari kita bikin akad baru Dengan apa? Harga yang lebih tinggi Kemudian mereka melakukan akad sementara barangnya tidak ada dalam akad. Ya, barangnya sudah terlanjur kepakai. Barangnya kan sudah jadi milik pembeli. Penjual suruh menjual lagi. Padahal barang sudah menjadi milik siapa? Pembeli. Karena dalam transaksi kredit meskipun belum lunas, barang itu sudah haknya siapa? Pembeli. Sebagai ilustrasi, si A menjual motor ke si B secara kredit 6 bulan seharga 10 juta Hingga 6 bulan si B belum bisa melunasi Kemudian si B menawarkan Tolong jual lagi motor itu ke saya secara kredit 1 tahun lagi Berapa harganya? Jadi 15 juta Kemudian mereka setuju dan melakukan akad Sementara motor sama sekali tidak dikembalikan dulu Jadi tidak ada pengembalian apa motor tadi Sehingga barang itu ditransaksikan dua kali Transaksi pertama dan transaksi kedua setelah jatuh tempo pertama Transaksi semacam ini dilarang dengan kesepakatan para ulama Karena ini termasuk riba jahiliyah. Nah inilah model transaksinya orang-orang jahiliyah. Jadi orang sekarang itu kembali ke zaman jahiliyah. Seperti yang disampaikan oleh al-imam Qatadah. Rahimahullah, beliau menceritakan tentang riba jahiliyah. Seperti apa riba jahiliyah? Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B. Secara kreditan pada batas tertentu. Sampai batas tertentu Ketika-tiba jatuh tempo Sementara si B tidak bisa melunasi Harga barang dinaikkan Dan waktu pelunasan ditunda Atau yang kita kenal juga Istilah apa? Bunga berbunga Semakin orang tidak bisa Membayar kreditnya Tambah lagi denda ini denda itu Bunganya menjadi naik lagi Inilah transaksinya orang jahiliyah. Model transaksi semacam ini diperaktekan oleh sebagian bank untuk produk KPR atau kredit properti lainnya, kendaraan pun demikian. Sebagian bank menetapkan kebijakan adanya penambahan harga dan penalti ketika nasabah tidak bisa melunasi tepat waktu. Nah, inilah sebenarnya diantara uh, kengerian riba yang sering disebutkan apa? ngeri banget, nah ngeri ngeri banget. Riba itu kalau pelat didenda, kalau lebih cepat dibinal, tih. Bukan masalah apa penambahan harganya saja. Penambahan harga itu wajar dalam transaksi apa, kredit. Tapi kemudian adanya penalti, adanya denda dan konsekuensi seperti ini yang menjadikan riba itu Semakin ngeri nah, Makanya ngeri banget Yang keempat Menjual benda terutang kepada orang lain Dengan tidak tunai Ingat catatannya apa? Dijualnya tidak tunai Kalau dijualnya tunai berarti Boleh Dalam kitab Al-Muatah Terdapat penjelasan tentang jual beli kali-beli kali bil kali Jual -beli kali, beli kali adalah seorang si A menjual barang miliknya yang masih terutang pada pembeli si B dengan pembayaran yang masih terutang di tempat orang lain si C. Diselaskan oleh Al-Baji dalam syara Al-Muattah, si A menjual barang secara kredit kepada si B. Namun barangnya belum ada. Nah ini sudah kali Kemudian oleh si B, barang itu dijual ke si C secara kredit Barang belum ada, sudah dijual lagi, kredit lagi Ini berbeda kalau barangnya sudah ada gitu ya. Kemudian dijual tunai maupun kredit Ini barangnya belum ada, yang jadi catatan Misalnya Pak Ijo menjual HP ke Mukidi secara kredit 2 juta tapi HP itu belum ada. HP belum ada, sudah dijual abah secara kredit. Baru dipesan ke oleh Pak Ijo ke dilernya, oh suplayernya mungkin ya maksudnya. Mungkin di sudah bayar DP 500 ribu. Ini sudah kali bil? kali. Sebelum HP itu datang, mungkin di menjual HP itu ke Bejo secara kredit berapa? 2,5 juta dan berjual bayar DP 500 ribu Sehingga dalam transaksi ini Pak Ijo dan Mokidi menjual Sebelum ada barangnya Yang dikenal dengan apa? Bek makdum Bek sesuatu, Menjual sesuatu yang tidak ada Apa alasannya? Bek kali bil kali itu dilarang Bukankah menguntungkan? Ya menguntungkan Riba juga menguntungkan Tujuan besar jual beli adalah Adanya perpindahan hak milik Dari penjual ke pembeli Barang berpindah dari penjual ke pembeli Dan uang berpindah dari pembeli ke penjual Ketika keduanya tidak ada yang diserahkan Konsekuensi jual beli sama sekali tidak jalan Sehingga tujuan transaksi sama sekali tidak terjadi Allah Alam Kenapa kita berjual beli? Karena ingin barang Mirip orang lain berpindah ke saya Dan barang milik saya Atau alat tukar yang saya punya Berpindah ke orang lain Tapi kalau sama, sama semuanya tidak ada Barangnya tidak ada, uangnya tidak ada Terus ngapain jual beli Maka ini bertentangan dengan apa Tujuan dan konsekuensi jual beli Nah menutup Pembahasan tentang akad jual beli Yaitu akad dilihat Dari cara menentukan Harga Para ulama membagi uh, akad ditinjau dari sisi ini menjadi beberapa bagian. Pembagian jual-beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga kula dibagi menjadi dua. Ada namanya Be' Musawamah. Penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung menetapkan harga jual Dan ini yang paling lazim paling umum gitu ya. Yang kedua, ada namanya bai amanah. Penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli maka disebut apa? Bai amanah karena pihak penjual mendapat amanah untuk secara, secara jujur menyebutkan harga modalnya Nah, mana yang lebih baik? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian Mengatakan yang kedua lebih baik Karena apa? Jujur, orang tahu berapa modalnya Tapi dibantah oleh pendapat pertama Mengatakan yang pertama lebih baik Kenapa? Karena lebih menjaga perasaan Karena ketiga ada seseorang Mengatakan, ah ini saya Modalnya 10 ribu, lah kamu jual berapa? 100 ribu Gimana rasanya? Kok jerumen gitu ya? Maka tanpa mengetahui modal, gitu ya, itu menjadikan masing-masing terjaga hatinya. Nah, jual beli amanah sendiri terbagi tiga. Yang pertama murabahah, di mana penjual menetapkan keuntungan. Misalnya si A mengatakan kepada si B, ini HP kemarin saya beli 2 juta. Kalau kamu mau. Ambil saja atau beli saja dengan 2,5 juta Atau biasanya ini yang dilakukan pada e, apa, Bank Syariah Atau PMT e, Misalnya seorang membutuhkan motor seharga 15 juta Pak ini harganya dari toko 15 juta Kami mengambil keuntungan 5 juta Jadi 10 juta Silahkan e, dicicil selama apa, 20 kali atau 40 kali. Gitu ya. Ini disebut murabaha Jadi murabaha itu bukan hanya monopolinya sebab BMD gitu ya. Yang kedua, wadiah. Dijual lebih murah daripada harga modal. Wadiah dari kata wada', nggih. Ah, ya. Bukan wadiah dengan dari uh, dal tapi dari wada'. Ah. Misalnya C bilang ke si D, wadah bosan. Kalau lo mau ambil saja sejuta. Kemarin gua beli tiga juta, ada ya? Iya, ya, barang bekas ya. Ini ya, jualnya lebih murah. Ada tauliah, yaitu dijual seharga yang sama dengan harga modal. Misal si A e mengatakan ke kawannya F, "Silakan antum bawa, kan saja harganya." Para ulama membolehkan jual beli amanah sementara Malikiyah menilai kurang utama. Menurut Malikiyah para Abah kurang utama. Bentuk yang kedua. Sehingga lebih baik tidak dilakukan. Artinya lebih dianjurkan jual beli musawamah di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Di antara penjelasannya tadi Bahwa itu lebih menjaga perasaan Dari ketiga jenis jual beli amanah di atas Yang paling sering dilakukan adalah jual beli Murabahah Apalagi nama ini menjadi salah satu produk Bank syariah Kemudian Ada namanya jual beli Al-Wafa Wafa, Wafa dari kata apa aufu bil uqud Tunaikanlah Orang secara jujur Menunaikan janjinya itu dikatakan Wafa Sebenarnya baik amanah Bisa dibagi menjadi dua Baik amanah yang beban amanahnya Kembali ke penjual Bentuknya adalah penjual Mendapat amanah untuk secara Jujur menyebutkan harga Kula sebagaimana Keterangan di atas yang kedua, bayi amanah yang beban amanahnya kembali ke pembeli. Bentuknya pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual. jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran ke pembeli. Mirip dengan apa? Gadei. Ya. Seorang mahasiswi atau mahasiswa butuh dana 3 juta untuk membayar SPP. Lalu dia datang ke rumah Pak Haji Adang Dengan membawa laptop kesayangannya Pak Haji ini laptop harga normal 5 juta Sebenarnya saya belum ada niat untuk menjualnya Tapi saya butuh duit Untuk bayar semester ya. Ini laptop saya Saya jual ke Pak Haji 3 juta saja Jika dalam waktu 5 bulan Saya bisa mengembalikan uang 3 juta Mohon laptop dikembalikan Tawaran siapa? Si mahasiswa tadi Baik, saya setuju respon Mbak Haji Pak oh, Haji baik gitu ya Akhirnya dilakukan akad jual-beli laptop dengan kesepakatan seperti di atas Jual-beli semacam ini disebut dengan jual-beli al-wafa Di mana pembeli dipercaya Untuk merawat barang itu dan harus memenuhi janjinya Jika penjual bisa mengembalikan uang Tentu di situ ada selisih keuntungan yang besar. Karena akan ada waktu jeda harus menunggu agar si pembeli bisa menjual kembali. Maka tadi apa? 5 juta dijual hanya 3 juta. Nah, setelah 5 bulan, Pak Haji bisa menjualnya apa? 4 jutaan. anan nah. Mengenai jual-beli al-wafa ulama berbeda pendapat. Malikiyah, Hambali dan ulama terdahulu di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahawa jual beli wafa tidak sah, karena syarat yang ditetapkan bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Nah, kalau sudah dibeli kan haknya pembeli mau jual lagi, mau dihadiahkan. Kenapa harus ditahan untuk apa? Dijual kembali kepada pemiliknya. Itu pandangan apa pendapat pertama Ulama belakangan di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah Membolehkan jual beli wafa Karena syarat yang disebutkan Dilakukan secara saling rida Kelompok yang kedua Mengatakan apa boleh gak apa-apa Kenapa dua-duanya rida Yang ketiga sebagian Hanafiyah berpendapat Bahawa hakikat jual beli wafa adalah Utang bergadai Sehingga berlaku semua hukum gadai. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat ketiga. Bahawa jual beli wafak bukan jual beli yang sah. Karena tidak berlaku konsekuensinya. Yaitu perpindahan hak milik. Dan karena barang itu harus dikembalikan ketika uang dikembalikan. Berarti yang lebih mendekati adalah akad utang bergadai. Utang dengan jami jaminan. Sehingga hakikat yang terjadi adalah mahasiswa utang ke Pak Haji seliniari 3 juta dengan jaminan laptop dan akan dilunasi selama 5 bulan. Konsekuensinya apa? Kalau itu hutang, laptop tidak boleh dimanfaatkan oleh Pak Haji karena ini barang gadai dan memanfaatkan barang gadai termasuk riba. Maka hati-hati yang kadang menerima gadai apa motor, mobil. Kemudian apa dipakai motornya? Tak boleh. Hmm. Nilai yang, waj yang wajib biarkan si mahasiswa hanya 3 juta, sebagaimana nilai pinjaman yang diterima. Tak boleh lebih. Itu termasuk apa? Riba kalau harus mengembalikan lebih. Kemudian beliau menambahkan satu kasus di sini, kasus hukum sukuk retail. Apa itu suku retail? Mari kita baca Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat sebesar 1 triliun Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan seribu sukuk Sukuk itu surat berharga Satu sukuk dijual 1 miliar Perjanjiannya, pemerintah akan menepus kembali sukuk dengan harga sama setelah 5 tahun dan selama masa lima tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Jawab. Kasus seperti yang disampaikan termasuk contoh jual beli wafah, di mana pemerintah menjual aset vital yang hampir tidak mungkin berpindah kepemilikannya. Sehingga pemerintah berjanji akan membeli kembali setelah lima tahun dengan nilai yang sama Andai dalam skema sukuk terjadi perpindahan hak milik Berarti jika ada seorang yang membeli seribu lembar sukuk Dia akan memiliki seratus persen bandara tersebut Selanjutnya dia berhak untuk menggunakan bandara tersebut untuk kepentingan apapun Seperti membangun properti atau protokol atau yang lainnya Namun ini tidak terjadi Sehingga akad yang sebenarnya terjadi adalah akad utang Sementara bandara menjadi aset yang dijaminkan Rakyat yang memberikan pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat apapun Termasuk menyewakan objek jaminan Karena itu ketika pemerintah menggunakan bandara tidak dibolehkan membayar ke rakyat Dengan akad sewa nilai 100 juta, 100 juta per bulan adalah riba Nah catatannya apa? Keuntungan tadi tidak boleh Soal utangnya boleh. Gitu ya. Sedangkan apa menerima jasa sewanya itu yang enggak boleh. Ya kalau enggak ada keuntungan si seperti itu siapa yang mau ya? Memang enggak ada yang mau. Gitu ya. Tapi kalau orang punya duit nganggur, pemerintah butuh, kenapa tidak dipinjamkan? Gitu ya. Dan nanti nilainya 5 tahun sudah turun Ya sudah pinjamkan dalam bentuk emas Itu ya. Sehingga 5 tahun lagi Suruh kembalikannya dalam bentuk emas Itu yang selamat Wallahu alam Ini yang bisa kita baca e, Berkaitan dengan apa Akad jual beli Nanti kita akan mulai masuk Pada rukun dan syarat jual beli Sehingga kita tahu Mana transaksi yang sah Dan mana transaksi yang tidak sah Semoga bermanfaat ruat subhanakallahuma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh